Mitra bisnis, dosen UGM Ahmad Munjid, seperti dalam tulisannya di Kompas, tidak setuju dengan dinaikannya porsi pelajaran agama hingga dua kali lipat di kurikulum sekolah 2013. Dia berpendapat, pendidikan agama merupakan tanggung jawab orang tua, bukan negara. Untuk itu, pelajaran agama di sekolah umum sebaiknya bersifat pilihan, tidak wajib. Selain itu, juga sangat diskriminatif kepada kalangan penganut agama lokal atau keyakinan yang tidak diakui, yang terpaksa harus belajar dan pindah ke salah satu agama resmi yang diajarkan di sekolah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan salah satu koordinator The Wahid Institute, Suphi Asari. Pak Suphi, apa komentar Anda? Saya secara umum pendapat dengan pendapat tersebut, karena menurut saya memang yang namanya pendidikan agama itu, yang pertama kali memang itu tanggung jawab orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Negara itu kalaupun dia misalnya ingin menyelenggarakan yang namanya pendidikan agama Itu harusnya diberikan ke semua agama Bukan hanya agama-agama uh, tertentu Kalau misalnya mau diberikan ya Tapi kan kenyataannya sekarang kan uh, pendidikan agama itu diberikan hanya kepada beberapa agama saja dan yang banyak muncul justru adalah diskriminasi bagi mereka yang minoritas gitu jadi kalau misalnya ada nabi yang berbeda agama uh, hanya satu atau dua orang itu ke sini, jadi sering itu banyak yang yang tidak diajarkan agama gitu nilainya di, di apa di anak maksudnya enggak Bagus. Jadi itu indikasinya eh, kesana sana bukan soal bukan soal capaian dari pendidikan agama yang sendiri kita selalu nilai Jadi itu eh, sangat apa istilahnya ya sangat artifisial. Jadi penambahan porsi pelajaran sebenarnya tidak dibutuhkan ya Pak? Menurut saya nggak perlu itu nggak terlalu urgent gitu loh menurut saya justru yang kalau mau yang di yang dinaikkan adalah pendidikan akhlak gitu ya bukan pendidikan moral gitu bukan pendidikan agama moral itu kan sifatnya lebih umum alam nur Jadi pendidikan karakter, mungkin istilahnya pendidikan karakter gitu lah. pekerti, karakter sopan santun. Kalau pendidikan agama yang dimaksud itu kan pendidikan teologi, pendidikan iya pendidikan teologi, pendidikan pendidikan aspek agama itu menurut saya itu bisakan ke kuasalah pengajaran. Bagaimana Bapak menilai semangat dari penambahan jam pelajaran agama yang untuk membentuk moral dan akhlak? itu kan berandai-andai namanya apa indikatornya selama ini kan juga ada pendidikan agama kan yang ada justru bukan malah tambah baik kan dalam arti anak didik itu bukan tambah beragama dalam arti tambah bermoral gitu kan tapi yang ditekankan adalah bagaimana mereka secara ritual gitu kan lebih rajin sholat pokoknya ritual lah lebih lebih sifatnya sangat ritualistik gitu tapi yang lebih itu ...substansial, misalnya soal bagaimana mencegah yang namanya kontek-mencontek, misalnya kan di ujian nasional, terus... ...bahkan guru pun sendiri juga ikut memberikan contoh gitu, jadi menurut saya nggak ada itu. korelasinya... pendidikan agama dengan perbaikan esklat gitu Demikian salah satu koordinator The Wahid Institute, Supia Saya Wendy Lim.